Oh yeah, no. Assalamu alaikum, Allah tullahu, Alhamdulillah, voor mij is hij er, hij is er, hij is er, hij is Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentu jadi Mama dan A. Beraksi! Iya, buat Anda yang di rumah pagi hari ini, Anda bisa langsung curhat atau bertanya ke Bapak Dede, silakan Bisa menghubungi 56976809 untuk yang di Jabodetabek, di luar Jabodetabek di 021-56976809. Bisa juga curhat melalui Skype, silahkan lihat saja edik kami di mamah.a.beraksi. Apa kabar Ibu-Ibu? Sehat semua Bu? Alhamdulillah Keluarga juga sehat di rumah? Alhamdulillah Udah makan belum? Belum Alhamdulillah Udah mandi? Belum Alhamdulillah Gosok gigi? Belum Belum semua iya. iya Baik ya Tapi semua kelihatan cantik-cantik kok -cantik, oh, Bu ya Nah ibu-ibu e, juga Bapak masih ingat gak sama kebiasaan Kebiasaan buruk terutama saat waktu masih Ya masih remaja waktu belum menikah Ya kadang-kadang ada yang sampai terbawa sampai ke rumah tangga. Misalnya suami dulu suka uh, mabok-mabokan atau minum-minum. Istri sering pergi atau uh, sering shopping sama teman-temannya. Lupa kalau sekarang dia udah berumah tangga. Suka ninggalin uh, rumah suaminya sendiri yang di rumah. Nah, uh, pagi hari ini kita akan membahas masalah kebiasaan-kebiasaan tersebut. Apakah bisa ditinggalkan atau akan terbawa terus sampai berumah tangga. Kita ikuti Tausiyah syamah Temanya adalah pasangan yang tak bisa melepaskan kebiasaan buruk. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal kitab awalam yajjal lahu iwajah. Koi, je maakt je mondiale sanasarida, millah, doe je mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale wa mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale Pasangan mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale mondiale Masih terbawa masuk ke dalam pernikahan Baik dari pihak suami Maupun dari pihak istri Tentu saja kebiasaan buruk ini Menyebalkan pasangannya Kira-kira kalau ibu-ibu nih punya suami Yang kelakuannya nyebelin diulang-diulang Sebel apa sebel? Contoh Misalnya satu para suami Dengerin nih pak, pada Ngeri, pak. Itu, Dengerin pak Kadang-kadang suami naro barang seenak dewek. Hmm. Pulang kerja sepatu. tuk Tas. Baju kotor. <tik> habis makan piring sembarangan. Ngerokok. Abu rokok. Berceceran kemana-mana. Koran. Habis baca koran. Autan. Out Bu. Kita yang namanya emak-emak dari pagi udah nyapu. Udah bebenah. Udah dielap-elap. Begitu suami pulang, sepatu berantakan. Tas, terus koran, misalnya habis minum. Abu rokok, berantakan. Anak-anak pulang sekolah, sepatu sebelah-sebelah mana, sebelah lagi sebelah mana. Tas di mana, baju kotor di mana, bukunya di mana. Kira-kira kita sebagai ibu dan istri dari suami kita, capek apa pegel? Pegel. Capek dan pegel. Suka apa tidak? Tidak. BT apa enggak? Bete. Dengerin pak. kedengeran? Kalau anak mesti kita maklum. Biarin deh namanya anak-anak. Kita jadi. Nah kalau bapaknya. Hmm. Kita marah. Dia suami harus dihormatin. Gak dimarahin tiap hari. Kelakuannya begitu capek tahu pak. Mikir. Kebiasaan buruk sembarangan. Harus capek. Harusnya dibiasakan. Nih, naruh sepatu di mana? Baju kotor di mana? Tas di mana? Tapi jangan kelewatan jadi istri. Saya punya jamaah. Bininya kelewatan setreng. Setreng. Ehnya tiga. Setreng banget. Akhirnya suaminya ngabetah di rumah. Anaknya gak betah di rumah, yang lebih parah anaknya kalau di rumah emaknya mbak rapih. Di rumah saya ngeberantakin, ya Allah naik kasur ajrut-ajrutan. Ya Allah, pajangan di rumah diberantakin. Kenapa di rumahnya kelewatan setreng? Makanya biasa, jangan kelebihan. Setreng, ehnya satu. Jangan tiga, setreng. Itu nyebelin. Dua, kebiasaan buruk suami yang nyebelin. Maaf, maaf. Ini kenyataan ada suami yang jarang mandi. Ilpil tahu kita bini. Jangankan entuh dekat aja ada bau ya, Bu. <tik> Makanya abi tadi nanya udah pada mandi belum. Apa sih Marwoto? Belum mandi lu kan. <tik> Maaf ya. Kebiasaan buruk mungkin dulu emaknya di rumah kontakan air mandinya di luar. Daripada gue mandi keluar, mendingan kagak usah mandi. Udah nikah pun punya istri jarang mandi. Ibu, kalau punya suami jarang mandi. Kira-kira bisakah ada bermesraan dengan dia? Bisa. Ngetal. Yeah. <laughs> <laughs> <laughs> Masalah parah. Tuh, denger ini yang buat kita ilpil. Apalagi suami mulutnya tajam. Hmm. Asal. Buah mobil, ada motornya nyali. Waaah wow, anggota ragunan di absen. Nyebelin ga? Nyebelin. Jaga mulut anda. Itu nyebelin buat kita. Apalagi yang menyebabkan kita tidak suka sama suami. Mondong, guruk, kenceng. Siapa tuh? <laughs> yang sekamar umroh kemarin siapa? Jangan-jangan <tik> <tik> berlima lu saut-sautan. Kalau nggak percaya besok berangkat umroh lagi rekam. Biar tahu suaranya kejangan siapa. Tuh itu mengganggu kita, masalah. Jangan tidur mendengkur. Kalau tengkur, Rasul mengatakan seperti dengkurnya sapi. Itu tidak disukai oleh Rasul. Makanya berusaha celentang. Jangan tengkur atau miring. Udah menengkur Acai <laughs> Siapa Kelakuan apalagi yang nyemani dari suami Bu Kalau laki masya Allah pakainya deblah-deblah mulu Jarang nyisir Habis mandi Cuman di pakai Padahal mas nyisir punya di rumahnya Cuman dia gak demen nyisir Mungkin tadinya acak-acakan dari muda Digitui doang pakai jari-jari dia itu membuat kita perempuan il Ada lagi maaf maaf, buang angin atau sendawa sembarangan. Biar tahu etika kerja laki, jangan nyebelin apalagi buang angin dipakai main real sembarangan. Bicara. Itu nengau oh, yeah. jadi, jadi bingung, serba kita marah laki gue. Adi Omolin jijai banget, mikir jadi laki. Banyak yang membuat kita nek, tahu? Apalagi ngacak-ngacak lemari. Nih, apalagi nggak punya pembokat. Nyuci, meres, jamreng, diangkatin, Triska dilepas yang rapi, disusun di lemari. Begitu lagi berangkat kerja buka lemari, hah Main cabut aja mikir pak, bebenah capek pak. Sampai kurus begini tuh. <tuh>, tuh. tuh. Yang bener. Belajar udah pada tua. Ngambil baju aja juga. Begitu. Ada juga dari istri-istri yang menyebalkan. Eh ada satu lagi. Sekarang kan lagi musim main bola ya. Bapak-bapak kalau lagi nonton bola. Diajak ngomong sama binia. Cuek. Ngapain ditengokin. Bu kira-kira kalau kita ngajak ngomong sama laki kita. kagak ditengok-tengok aja. Sebel apa kagak? Mikir. Nonton bola berapa jam lu nonton TV. Nengok bini berapa detik. Tengok. Tuh menyenangkan hati bini yang pada belagu. Emang lu doang yang punya TV. <tik> Lailah, Lailah, Biasa aja kali. Nelenok bini sebentar mah tidak bakal ketinggalan nonton TV kok. Tuh, kelewatan banget cinta bola sampai mengalahkan cinta bini. Enggak wow. suka kita laki begitu. Biasa aja. Yang berpaling ke bola gara-gara cinta ik heb een gara gara gewerkt om bola komen. Ik heb een lange tijd gewerkt om te komen. Ik heb een lange tijd gewerkt om te komen. Ik heb een bapak bapak gewerkt Istri. Nah. komen. Nah. Nah. Nah. kadang heb een lange tijd gewerkt om te komen. Ik heb een lange tijd Apakah ketika Anda bobo dengan suami Anda pakai embros? Enggak. Apakah ketika Anda bobok dengan suami Anda pakai bedak make lipan Enggak! Dari Muli pulang Indo Siar nanti malam Anda bobok sama suami Anda mandi dulu habis salat isya. Huh. Angkat. Semprot dari atas ke bawah. Srer, <tuk> make oh. baju yang transparan. Wow. Dandan yang rapi. Tawarin suami Anda, Bang, ibadah, mau ibadah. Kira suami-suami kalau punya bini begini suka apa suka? Suka! Tu marmoto yang aki-aki aja suka. Apalagi yang muda Masa Allah. Apalagi kebiasaan buruk istri. Pengen tahu aja duit suami. ngintip duit suami. Hadirin! Adakah diantara anda yang suka ngintip dompet suami? Banyak! Ngacong! No, no, no, no, no, no, no, no. En dan kan ik het niet doen. En dan kan ik het niet doen. Maar ik kan het niet doen. ada dan kan ik het niet doen. En het niet doen. En dan kan ik het niet niet Saya bilang sama para suami, wahai hey, bapak-bapak, nyari istri yang bibirnya tebal biar ngomongnya susah. <lacht> ini bangsa tipis bawel do eme rombeng doang. <lacht> Ada masalah, selesai, bubar tuh suami istri berunding. Harus selesai. Ini mah diomong lagi, diomong lagi, diomong lagi. Bapak seben enggak babi begitu, Pak? Seben, dengerin. Tuh laki lo enggak suka. Jaga. Apalagi Hobby belanja. Eh. Mikir. Harus sesuai kebutuhan. Wala taj'al ya da'ika ila ila'unu. Kika wala basti Patak udah malu memahsura. Bani Israel 29. Jangan terlalu menyimpan tangan di kuduk. Saking koretnya. Berhitung banget. Tiap hari makan ama teri, ama oncom, ama kangkung. Jangan terlalu royal belanja mulu. Belanja mulu, belanja mulu. Mentang-mentang, bebas ongkir. Lah duit lu kagak ada. Mikir. Sesuatu yang tidak kita butuhkan gak usah dibeli. Keinginan apa kebutuhan? Beda. Kalau keinginan nafsu, kalau kebutuhan emang belum punya. Pilih dan pilah. Tidak harus apa yang ditabarkan oleh orang lain langsung dibeli oleh kita. Ada juga bini yang suaminya tidak suka. Hobi ngarumpi. Hobi jalan-jalan. Tidak memikirkan suami, bilang ngaji, pulang ngaji kemana, helang mampir. Tolong sekarang, karena kita sudah punya suami, pulang ngaji, langsung pulang. Banyak yang menyebabkan kenapa suami tidak suka dengan istri, istri tidak suka dengan suami, kebiasaan-kebiasaan buruk, yang walaupun maaf, dianggapnya kecil, tapi itu akan sangat berpengaruh dalam pergaulan suami-istri, sehingga merengkangkan hubungan keduanya. Maaf, misalnya saja baju yang dipakai, dijemreng pakai lagi. Itu mengganggu hidung kita. <tuk> hidung kita terganggu. Bagaimana akan bermesraan bajunya ya sudah membuat enak. Harusnya baju yang bersih, pakai wewangian yang pasangan Anda suka. Insya Allah deket pun akan semakin mesra. Sering gosok gigi. Laoulan, Asuko, Ana, amartuhum bisiwa Mbisiwaki, Indakoli, Solat. tidak mijn umatku, aku perintahkan umatku gosok gigi Tiap, Solat. Hadirin! Sarissa, Valam, gosok gigi Anda berapa Lima, Kali, Sekali! Hadidin, <laughs> Lima, Kali. kan? Harusnya Sakali, kali. Niet Binia, je moet je borra, de, bininya aja, bora -bora. Bora -bora. de boro-boro ngebalas ciuman suaminya kalau udah bau, <tuk> Nek. itu membuat kita ilfil banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan suami ilfil dengan istri, istri ilfil dengan suami karena kebiasaan-kebiasaan buruk. Yuk sekarang pelajari oleh kita. Sesuatu yang buruk hindarkan oleh kita Baik punya suami maupun tidak suami Baik punya istri maupun tidak punya istri Karena semua akan mengganggu pergaulan kita Insya Allah Iya ya. Itu dia atau siapa mau untuk tebak kita tentang Pasangan yang tak bisa melepas kebiasaan buruk nih semalam saya baru nganterin Ria belanja Ma. Ini apa semua perempuan kayak begini ya, Ma, ya Dia tuh beli yang kayak Apa sih namanya itu yang Buat teplok telur Teflon gitu teflon gitu saya kan udah lihat di dapur ada mm -hmm. terus dia beli itu juga alasannya itu dapat hadiah buat bersihannya Allah murahan murahan Iya kan beli aja tempat iya, buat bersihnya harusnya, uh -uh. itu artinya apa sih itu pemborosan kok perempuan bisa kayak begitu tidak mah? semua perempuan gua kagak <laughs> salah Alh. nih dengerin Pat mama orang. punya panci burik panci aluminium arisan rw ada yang datang jualan panci beli juga kata dipakai taruh di atas lemari. Iya, banyak tuh waktu nah, di saran. Saran buat Ria ya, besok iya. beli pembersihnya aja. Iya. Jadi kadang-kadang tuh. Karena dia udah punya Teflon berapa di rumah? <laughs> banyak lah kayak begitu, tapi beli gara-gara senang hadiahnya. Nah, itu dia, pemborosan tahu. Beli ayah langsung hadiahnya iya, harusnya. Beli pembersih doang murah ya. Oke, mari kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan AA. Yeah.